Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Minggu 24 Juni 2018 dibacakan Ardiansyah. Jembatan penghubung Desa Blang Masjid Ran camputus. Kanduri Jirat mulai digelar di Blangpidi. Dua anggota tim pemantau pemilu Eropa dilarang masuk Turki. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom SRMBTN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram BFN. Sudarlun jembatan beton penghubung desa Belang Masjid dengan beberapa desa di Betung terancam putus. Saat ini kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan di mana penghubung jembatan dan jalan sudah mengalami penurunan 50 cm. Edi Ahyar, salah seorang warga desa Belang Masjid, mengatakan jika kondisi jembatan seperti ini diakibatkan banjir yang melanda kawasan setempat. Menurutnya banjir menyebabkan adanya penurunan pada abunmen jembatan. Kondisi ini sudah berlangsung dua bulan. Ia juga memprediksi jika jembatan tersebut akan putus jika banjir kembali melandang. Jadilun Jiara Kubur anggota keluarga dengan menggelar kanduri di lokasi merupakan tradisi islami turun-temurun Pasca Idul Fitri di Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk sebagian besar wilayah pantai barat selatan Aceh. Prosesi kenduri jirat berlangsung di sejumlah lokasi kuburan umum dalam Kecamatan Kuala Bate dan Babarot. Kenduri di lokasi pemakaman umum digelar dengan acara yang cukup besar. Anggota keluarga yang berdomisili di luar daerah pulang ke kampung asal untuk melaksanakan kenduri arwah. Mereka mempersiapkan menu kenduri beragam masakan dengan dominan bahan dari ikan dan daging. Beragam jenis kue basa dan kering juga dibawa ke lokasi untuk dihidangkan dalam kenduri. Nas Rizal panitia kenduri jirat, Gampung Aludawah menjelaskan pada hamin satu anggota ahli waris membersihkan area makam dari rumput dan daun-daun kayu yang menutupi kuburan Pada hari kenduri dilakukan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan doa bersama dipimpin Imam Syih Gampung setempat Darlun, dua anggota parlemen dari Jerman dan Swedia yang tergabung dalam tim misi pemantau pemilu dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCI mengaku telah dilarang masuk ke wilayah Turki menyusul agenda pemilu yang akan digelar di negara itu 24 Juni. Andrej Hunko, anggota parlemen dari Partai Sayap Kiri Jerman, D. Linke, mengatakan dirinya diberitahu perwakilan Turki untuk OSCI bahwa dirinya tidak dapat memasuki wilayah negara itu. Hunqi mengatakan seperti saat pemilihan sebelumnya ia dan tim pemantau pemilu OSCE dijadwalkan tiba di Turki sebelum pemilu. Namun saat mendapat kabar larangan masuk, Hunqi langsung membatalkan penerbangan di saat terakhir Kamis lalu. Hunco pun menyebut larangan masuk yang dikeluarkan pemerintah Turki terhadap timnya sebagai tindakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Turki mengklaim memiliki alasan atas pelarangan tersebut. Angkara menuduh. UNCO dan misi pemantaunya berniat menghalangi proses referendum amandemen konstitusi April 2017 yang akan mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi sistem presidensial dan menghapus posisi perdana menteri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jalun pihak Berwenang Kamboja melakukan penggrebekan di sebuah lokasi penyedia jasa penyewaan rahim di Penompen, Jumat Malam. Dalam penggrebekan, petugas menahan lima orang tersangka, termasuk seorang warga negara Cina. Bersama mereka turut ditahan 33 wanita yang diyakini bertugas menyewakan rahim mereka untuk melahirkan anak untuk pasangan klien. Kepala unit anti perdagangan manusia Kepolisian Penompen, Penh, Kietea, mendapati 33 perempuan yang berperan sebagai ibu pengganti. Beberapa telah melahirkan dan beberapa masih dalam kondisi hamil. Para perempuan tersebut dijanjikan bayaran hingga 10.000 dolar Amerika Serikat untuk mengandung hingga melahirkan anak dari klien yang kebanyakan adalah pasangan asal Cina. Sejarlun seluas 20 hektar lebih tanaman sawah ...retardah hujan desa Cotsalut, Awi, Getar... ...dan sejumlah desa lainnya kecamatan Pesangan... ...Siblah Krung, Biren, Kekeringan. Hal ini disebabkan rendahnya intensitas curah hujan... ...di wilayah tersebut sehingga tanaman padi... ...terancam mati akibat kekurangan air. Sebagian tanah sawah mulai retak dan ada juga benih... ...di persemaian tidak bisa ditanam karena sawah... ...yang dibajak mulai kering. Sekretaris desa Cotsalut Nazaruddin mengatakan... Tanaman padi yang kekeringan yaitu di desa Cotsalut, Awi Getah Paya dan sejumlah desa lain. Luas tanaman padi mencapai 50 hektar di mana sekitar 20 hektar mulai mengalami kekeringan. Perangkat desa menambahkan waduk yang ada di Cotsalut tidak dapat lagi menampung air karena bocor di bagian pintu air dan mengharapkan kepada Pemkab Biran untuk dapat memperbaiki. Zdarlun, Kepala Dinasaryan Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif, meminta kepada oknum warga berinisial ACH dan AQ yang diduga sebagai pelaku pengendali judi online segera hengkang dari Kota Langsa. Menurutnya, sudah cukup banyak masyarakat menderita gara-gara bisnis haram judi online. Pihanya berharap oknum pelaku dapat menghentikan bisnis haram itu karena dengan nyata pelaku telah merusak moral anak-anak atau generasi Kota Langsa. Ia juga menjelaskan oknum warga itu mengendalikan bisnis haram judi online melalui warung internet Dalun Wakil Bupati Pidi Fadlullah TM Daud mengatakan tiga masjid akan dijadikan sebagai lokasi musabakah tilawatil Quran Aceh ke-34 di Kabupaten Pidi tahun 2019 Masjid ini adalah Masjid Agung Al-Falah Sigli, Masjid Teruntuh Tiju dan Masjid Labui Kecamatan Pidi Saat ini persiapan MTQ Aceh ke-34 dipacu pemerintah terutama penentuan lokasi utama atau mimbar utama yang telah ditentukan di dekat rumah sakit umum Tengku Sikditi Rosigli. Lalu lokasi rawa-rawa di dekat kantor Bupati Pidi yang nantinya akan ditimbun juga akan dijadikan lokasi MTQ, gedung olahraga, gedung mesapat urung Pidi dan tiga masjid. Wabupadullah menghimbau semua pihak harus mendukung menyukseskan MTQ Aceh 2019 sebab MTQ AC yang dipusarkan di PD merupakan perlombaan terbesar yang nantinya dikunjungi masyarakat seluruh eh. dari ini ser Tanjung permakiian berita malam medisi Minggu 24 Juni 2018. Berita pagi Seram BfM bisa anda dengarkan kembali full 700 waktuktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet daripada.srambfm.com. Politica Twitter atrandifem S Dallun